Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa kafah Wa salatu wa salam Ala rasulillah An-Nabi al-Mustafa Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man kana ala hadihi Qtafa Amma ba'd Ikhwati filah Wa Abnai talabah rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah atas segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita baru menyelesaikan fardhu salat subuh berjamaah Yuzakir mengingatkan kita bahwa sholat ini sholat terbaik di sisi Allah Subhanahuwataala karena amalan tentu beda nilainya derajatnya satu dengan yang lain. Rasulullah Sallam menyebutkan khairu salawat. Andallah salatul fajar yaumul jumuah Salat terbaik di sisi Allah adalah salat subuh di hari Jumat dibanding salat-salat fardu yang lainnya. Paling dicintai Allah yang paling afdal subuh di hari Jumat. Selain salat subuh itu sendiri memiliki keutamaan yang banyak. Di antaranya yang Rasulullah SAW sebutkan Basyir al-Masyain fid bin-nurit tam yaum al-qiyamah Beri kabar gembira Mereka yang jalan dalam kegelapan Karena subuh masih gelap Tapi dia tetap keluar dari rumahnya Jalan masjid untuk berjamaah sholat subuh Bagi Mereka cahaya sempurna di kelak. Salat subuh pula, maruf ya taaqabuna fiikum wa malnahar. Berkumpul malaikat pagi dan malaikat tang. Wa yajtami'un fi salatish subuh wa salatil asr keduanya bertemu di sholat subuh dan sholat asar yang ini Yanzilun, ini Yadra'un malaikat pagi turun di waktu subuh nanti mereka naik di waktu asar malaikat petang dari asar mereka bersama kita sampai subuh mereka naik. Bergantian begini, terus. Tiap hari bertemunya dua malaikat ini yang naik maupun turun di waktu subuh dan waktu asar. Di waktu subuh yang pagi turun yang naik. Di waktu asar yang pagi naik yang petang turun. Kalau dia ya. Antara para malaikat itu mengatakan jinnahum yusallun wa yusallun kita datangi mereka sedang salat kita tinggalkan mereka sedang salat Ada dua penafsiran imma itu ucapan para malaikat alaihi wasallam di hadapan Allah wallahu a'lamu bihim Kan Allah lebih tahu tentunya, tapi itu pujian mereka kepada mukminin. Ini Masya Allah itu orang-orang itu. Ya Allah kita datang, mereka sedang sholat. Kita tinggalkan, mereka sedang dalam keadaan sholat. Atau itu ucapan ba'duhum mim ba'd. Sesama mereka, sesama malaikat ini. Ucapan malaikat petang ke malaikat pagi, ucapan malaikat pagi ke malaikat petang. Ini luar biasa mukminin ini. Kita datang, mereka sedang sholat. Kita tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Itu menunjukkan cintanya dan bangganya para malaikat kepada mukminin yang sholat subuh berjamaah di masjid. Sholat subuh pula. Amalan penting Dengannya seorang hamba Akan Mendapat kenikmatan Terbesar Di jannah an nazar ila wajhillah Melihat Wajah Allah SWT Rasulullah SAW sebutkan Innakum Satarauna rabbakum kama tarawnal gamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yati kalian akan melihat rob kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama jelas enggak ada awan enggak ada ini enggak jelas sekali fa idastata'tum allaa taghlibanakum shalaah qabla tuloo'i asy-syamsi wa qabla faf'alu maka jika kalian bisa tidak terkalahkan oleh salat sebelum terbitnya matahari salat subuh dan salat sebelum tenggelamnya matahari salat asar lakukan Artinya jangan terkalahkan, jangan sampai sholat sudah selesai baru kalian bangun atau baru kalian datang karena subuh kebanyakan tidur. Terkalahkan kamu sehingga terlewat itu subuh. Atau asar mungkin orang tidur atau kerja, hanya dia selesai orang sudah pada pulang dari masjid. Jangan sampai kamu terkalahkan. Jaga sholat itu berjamaah di masjid, terutama ini subuh asar. Karena dengan itu, kalian akan dibalas oleh Allah melihat wajahnya subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah wa abnai talabah. Rahimani wa rahimakumullah Kita Sering Mendengar ilmu Itu yang kita kaji setiap hari Kita Dengar Atau itu kita baca Tentunya Tentang Fadha'il Begitu banyak Dan sering untuk mendengar Keutamaan ilmu Keutamaan orang yang berilmu Namun yang kita murajaah Di waktu pagi ini Beberapa buah Dari ilmu dan itu nanti, buahnya kan. Antum tahu petani itu dengan sabar mulai nanam bibit, biji. Dia sirami, dia pupuk, dia deder, dia cangkul. Sekian lama, kadang dia harus bangun dini hari, pembagian irigasi, ngatur, nutup, buka air. Semua itu tidak terasa capeknya kalau melihat hasilnya masa panen. Masya Allah, Alhamdulillah berhasil panennya dapat 10 ton hilang semua itu capek modal luar lihat buahnya ah ilmu juga ini yang kita pelajari yang kita ajarkan ada buahnya berbuah kalau itu ilmu bermanfaat nafi akan berbuah Wah itu yang kita nanti menghasilkan. Capeknya kamu, kita semua, yang ngajar ya capek, yang belajar juga capek. Itu kamu catet itu kamu hafal, itu kamu meroja, kamu harus tasmi, kamu harus ziada, kamu ujian nanti, yang nguji juga capek, harus nulis pertanyaan, menilai, walhasil aktivitas dalam tolabul ilm semuanya ada buahnya para ulama sebutkan ada beberapa buah dari ilmu yang pertama ilmu yu'allimuka wa yudhakkiruka alikhlas Lillahi wahdah Ilmu ini yang ngajari dan mengingatkanmu Tentang kekhlasan Kepada Allah dan kalian tahu Ikhlas itu segala-galanya Wa ma umiru illa liya'budullah Mukhlisina lahuddi Mereka tidak diperintah Kecuali untuk ikhlaskan niat Hanya Kepada Allah <tuh> Perkara yang karenanya Allah ciptakan langit dan bumi Allah ciptakan jin dan manusia Allah turunkan kitab suci Allah utus para rasul karenanya Ikhlasuddin lillah Ilmu ini yang Mengajarimu Mengingatkanmu tentang keikhlasan niatmu Bagaimana itu Ayat karena ilmu Kala Allah, kala al Rasul Seperti yang kamu tahu Salah satu ilmu yang kamu pelajari Firman Allah Dalam Al-Isra Ketika Allah Sebutkan tentang perintah birrul walidain bakti kepada orang tua imma yablugha anna indakal kibara ahadu maukilahuma fala taqul uf wa la tanharhuma karima wa khfid lahum janahat dhulmi rahmah wa qur rabbihum kama rabbayani saghira a berenta untuk anak itu berdoa, kebaikan untuk orang tuanya. Apalagi kalau sudah tua, biasanya lebih manja orang tua, lebih banyak eh, tantangannya kepada si anak. Ini namanya orang tua. Mulai sakit-sakitan, ini, itu, mulai pikun lupa. Artinya jangan bentak dia, jangan katakan dengan perkataan yang lemah lembut. Yang dimaksud sebagian ulama tafsir katakan seperti kamu berbicara di hadapan penguasa yang ditakuti dan berwibawa. Apalagi penguasa itu dikenal kejam Luar biasa Orang ngangkat kepala aja gak berani kan Bicara dia dengan lili sekali Dan dia atur bahasanya suara berani keras Dia pilih kata-kata terbaik Ini depannya penguasa yang salah ngomong bisa melayang kepalamu kami dengan ini Yang Pelan suaramu Ya seperti itulah Kaulan karima Di hadapan orang tuamu I'musirin Rahimahullah Rahmatan wasiat ah, Disebutkan kalau sudah bersama Umi'nya Kayak orang sakit Antum tahu kan Temenmu kalau sakit, kamu jenguk. Orang sakit gimana ngomongnya? dia ya, Sakit, ngomongnya pelan sekali. ya Orang sakit memang. Ahlan. Alhamdulillah. Iya. mudah sembuh ah, cepat sehat. Amin. Alhamdulillah. Ya karena sakit. Gak bisa orang sakit. Alhamdulillah, anak besok pulang. Gak ada. Asa nah, seperti itu Ibnu Sirin kalau sudah di depan umiknya orang mengira yang enggak kenal sakit kayak Ja'far Ibnu Sirin kalau bicara pelan sekali Alakuli hal setelah itu semua Allah katakan rabbukum a'lamu bikum rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu shalihin Kain nahukan alil awabi nawafura, RobMu maha tahu apa yang di dalam dirimu. Kenapa ayat katakan itu setelah perintah untuk berulwalidain di sini mengajarimu keikhlasan, mengingatkan kawatirnya kamunya tetap berbakti orang tua secara zahir tetap kamu kasih makan, kamu rawat, kamu turuti apa yang mereka mau, terutama tadi saat sudah sepuh, sekali sudah tua. Biasanya is, Cerewet, rewel, manja Orang tua Tapi batinmu Tidak senang Jengkel kamu Walaupun kamu tetap secara dohir Menta Tapi kamu penuh dengan Perasaan mangkel. Seakan-akan Kamu berkata Bapak ini Atau ibu ini Beratkan, cerewet, rewel Capek aku dibuatnya begini Walaupun tidak terucap Maka amalanmu Dalam keadaan berbahaya Padahal kamu sudah capek Mungkin kamu sudah keluar uang banyak Bisa-bisa tidak diterima Allah Tidak ada keikhlasannya Karena keikhlasan kan sini Amal kalbi Dalam batinmu apa artinya amalan dohir kalau tidak ada ikhlas, batin? Lihat, diingatkan oleh ayat pentingnya keikhlasan. Ilmu, di situ pentingnya mengajari, mengingatkanmu tentang arti keikhlasan. Yang kedua, ilmu pula berbuah amal soleh. Membuahkan amal soleh Mulai dari kamu Mengerti apa itu amal soleh Di saat banyak orang enggak tahu Membuat kamu selalu terjaga Pada amalan soleh Walau anahum fa'alu Ma yu'adhu nabihi Lakana khairan lahum <-tian> Wa asyadda tathbita Allah katakan kalau saja mereka mengamalkan apa yang dimau iduhkan, diajarkan ke mereka. Niscahaya itu lebih baik bagi mereka. Lebih mengkokohkan mereka. Lebih mengkokohkan mereka dalam ilmu, dalam pengamalannya. Kalau saja diamalkan. Kamu ingat apa yang Salaf katakan guna kata-kata kunna perhatikan, jama' menunjukkan, itu ma'ruf di masa salaf, di antara mereka, bukan satu orang, dua orang, kunna, kami, salaf ini, sahabat tabi'in, nasta'in ala hifdil hadith, bil amali bihi, untuk bisa menghafal ilmu hadith, kami amalkan Diamalkan ilmu itu Dikerjakan Sehingga tidak terlupakan Kamu tidak akan lupa Kalau kamu mengamalkannya Dan pengamalan itu buahnya Harus ada amalan Dari ilmu yang kamu pelajari Sahibul ilm Orang yang punya ilmu tahu dan barokah dengan amalan sedikit itu bedanya yang tahu ilmu lebih dari yang lain. Untuk tahu hadist juwairi radhiyallahu anha saat Rasul salat subuh, shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau keluar untuk hajat sampai zuha. Zuhha yakni jam 9 mungkin kurang lebih. Kembali Rasulullah ke masjid. Shallallahu alaihi masih di masjid. Mazilti fi makaniki mundu an faraqtuki. Rasul tanya, kamu di sini mulai aku tinggalkan tadi, mulai subuh tadi. Kalau subuh misalnya di kita jam 5 misalnya. Muhammad, Muhammad, Muhammad, 4 jam. 5 jam. Ia kata jua dia. Ya beliau berdoa, berzikir ini. Homsa za'at. Arba za'at. Rasulullah bershalat berdikir sebentar keluar. Rasulullah katakan kultu ba'daki arba' kalimat. Aku baca empat kata yang itu jauh lebih afdal, lebih baik dari semua yang kamu baca. Ini empat jam padahal duduk. Rasul hanya dengan empat kata. Subhanallah wa bihamdi khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi Wa midada kalimatih dibaca tiga kali Bus. Bahkan satu menit aja gak nyampe Kamu ulang itu tiga kali Subhanallah wa bihamdi Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimatih Itu lebih berat lebih baik dari semua Tuh. mengucapkan Syufil ilm Mengajari kamu amalan dengan waktu yang ringkas tapi bisa mengalahkan sekian lama. Ini kebedanya ilmu dalam amal soleh. Yang ketiga ilmu pula merubah dirimu. Tentu ke arah yang lebih baik merubah karaktermu merubah watakmu, merubah sifatmu. Mungkin orang sebelum tahu ilmu, ya mungkin kaku, keras, mungkin sebelum dia berilmu dikenal emosional, dikenal kasar, dikenal Ya, anime watak orang masing-masing dia punya bawaan sifat yang enggak baik, buruk dan dia tahu itu. Karenanya dia enggak disenangi orang. Fulan ini, temperamental, fulan sumbu pendek, fulan keras, kaku, fulan. Tapi dengan ilmu hilang semua itu, merubah dirinya ilmu itu, makanya kata Hasan al Basri, karena rojul, ida talab al ilm, la yalbath, an yura dalika fi hadihi wa dalhihi wa semte. Lalu orang kalau belajar ilmu gak lama terlihat perubahan itu pada gerak-geriknya, tindak tanduknya, sifat, wataknya berubah. Dirubah dia oleh ilmu. Dan orang tahu itu, oh Fulan gak seperti dulu. Masya Allah sekarang jadi santun, akhlak. Dia jadi, Masya Allah, khoyir, lembut. Kenapa? Belah oleh ilmu. Dan harus ada perubahan itu. Kalau enggak, buat apa kamu belajar ilmu? Watakmu enggak berubah. Tabiat dan sifatmu begitu-begitu saja. Tanda ilmumu bermanfaat merubah dirimu. Ilmu itu, dulu dikatakan Sobatu Masatun Nubuwah Dia terkena Masah Kenabian Antum tahu Masah kan, Mamsus Apa ya, supaya gampang difahami kalau dalam konteks negatif, konteks jelek, mamsus itu kerasukan. Kerasukan jin, setan. Ma'atubillah. Orang kalau kerasukan, mamsus, kan jadi berubah. Yang asalnya orang normal biasa. Berhasil karena dikerasukan jin, jadi teriak-teriak, marah-marah, matanya melotot, ngamuk, ini, itu. Orang pada heran, ada apa fulan? Kenapa fulan ini? Orang katakan masah, mamsus, dia kerasukan. Jiwanya dikuasai, dirubah oleh jinnya ini yang masuk sehingga jadi kayak itu. Itu kan konteks jelek. Nah, ini tapi dalam artian positif dalam artian baik. Ya kalau pinjam bahasa kerasukan, kerasukan kenabian. Sehingga sama, berubah, tapi jadi baik. Akhlaknya, tutur katanya, amalannya, muamalahnya. Orang heran, Masya Allah fulan ini sekarang. Nyenengkan orangnya, Masya Allah. Seneng kita muamalah sama dia, dekat sama dia. Bicaranya enggak seperti dulu, ceplos-ceplos. Diatur kalau bicaranya menyenangkan orang. Ini, itu. Kenapa dia kerasukan kenabian? Masa asobat hu masatun Ilmu merubah dirimu. Yang ketiga atau keempat Ilmu itu pula buah daripadanya menjadikan dirimu mencontoh ulama' wa ahlil ilm. Ingin kamu menjadi seperti mereka. Karena Kamu akan dibuat cinta Kepada mereka Maruf Hubuka syai' Yajaluka Syai' Tuhib Ahlahu Yang itu Kamu pelajari ilmu membuat Kamu mencintai ilmu itu Mencintai ahlul ilm. Orang yang berilmu, sehingga kamu berusaha, karena cinta itu mentoladani mereka. Wa tasyabbahu wa illam takunu mithlahumu, innat tasyabbuha bil kirami karimu. Berusahalah menyerupai walaupun kamu tidak sama seperti mereka, karena menyerupai orang-orang besar, orang-orang mulia adalah kemuliaan. Kamu lihat biografinya Aima, Kana Abu Dawud, Yushabah, Bi Ahmad ibni Hamzah, Abu Dawud, Sejistani diserupakan dimiripkan dengan Imam Ahmad. Ditiru segalanya oleh Imam Abu Dawud karena Abu Dawud murid seniornya Imam Ahmad lama mulazamah berguru kepada Ahmad di Baghdad. Ya diserupakan. Orang kalau ngelihat Abu Dawud pasti akan mengatakan ini orang persis kayak Imam Ahmad gerak-geriknya, tindak tanduknya, gaya bicaranya, ininya semua. Sip sekali seperti Imam Ahmad. Ya itulah buah ilmu membuat kamu cinta kepada ahlul ilm dan berusaha menyerupai mereka. Wa kana Ahmad yushabbah bi Waqi'. Imam Ahmadnya sendiri diserupakan dengan waki' Guru beliau. Semuanya Orang pasti kalau melihat keduanya akan mengatakan itu Ini Ahmad persis sekali Kayak wakil Wahagadah Wakilnya seperti Sufyan Sufyan seperti Mansur Ujung-ujungnya itu seperti Alkoma, Alkoma seperti Ibn Masud Semuanya mirip sekali kayak Ibn Masud wa kana ibnu mas'ud yushabbah bi rasulillah ibnu mas'ud pun diserupakan dengan rasulullah SAW persis ditiru oleh ibnu mas'ud segala sesuatunya orang kalau melihat ibnu mas'ud kan pasti akan mengatakan itu orang paling mirip dengan rasulullah ibnu mas'ud cara bicaranya ininya ibadahnya muanya buah daripada ilmu dan itu fadhil besar membuat kamu mencintai ilmu mencintai ahlul ilm menyerupai mereka ilmu pula yang membuatmu terus membenahi meluruskan Akhlakmu, karena kamu tahu hadis-hadis Rasulullah SAW in nama buat suli akhlak, aku pun diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Nah, akhlakan adanya di dalam ilmu hadis nabawi ya. maka Semakin membaik akhlakmu dengan ilmu itu. Wa la ala kulluqin azim, Hada imamul mu'minin. Rasulullah SAW. Allah puji di atas akhlak yang mulia. Kan itu buah, membuahkan akhlak salehah akhlak pada dirimu maka terus kamu dalam perubahan dalam pembenahan akhlak itu yang orang lihat pada dirimu akhlak itu yang orang rasakan kalau ibadahmu kan rasakan kan kamu salat, kamu zikir, kamu baca Quran orang enggak ngerasakan tapi kamu berbicara, bermuamalah, tetangga, teman, guru, wah kata langsung berinteraksi dengan orang, bermuamalah, itu yang orang rasa. Itu yang orang lihat. Penilaian orang di situ fulan khayr. Fulan ini baik, fulan syarrir jelek. Jah. Jadi ya dari akhlakmu Itu bedanya orang yang berilmu Terbenahi akhlaknya. Wa innamal ummatu ma baqiyat akhlaquhum Fa inhum ya, zahab Akhlaquhum zahabu Umat ini orang dilihat dari akhlaknya Kalau ada, masih ada Hilang akhlaknya ya, hilang mereka enggak dianggap sudah oleh orang. Akhlak. Itu yang membuat kamu layyin, hayin qarib, sahl. Sahlun idza qadha, sahlun idza qadha. Jadi orang gampangan. Saat kamu membayar saat kamu menagih dengan akhlak. Afuan ah, ini sudah jatuh tempo untuk bayar utang antum kesepakatan kita tanggal sekian. Afuan, ini tanggal sekian habis kontrakan antum karena harap hari ini sudah bisa dikosongkan rukunya rumahnya atau apa? Ya, pihak lain yang sewa, yang pinjam, yang kontrak, yang hutang, ya kalau ya, uh, siang nanti karena uh, sudah bersih rumah antum kontrakan antum atau apa? bagaimana? karena ilmu, kamu nggak ingin mendolimi orang. Di saat kamu dapati banyak orang ruwet, susah, ribet, yang ini sulit, ya mana minta waktu dulu, kasih waktu sepekan, sudah jatuh temponya, masih minta sepekan, Sebenarnya kamu tahu hari ini terakhir kamu harus keluar, minggu lalu kamu sudah siap-siap, Orang butuh mungkin mau disewakan lagi Ke yang lain atau apa Itu hak dia Kamu nyewa rumah Kamu rental Kamu apa kamu hutang Ya bayar Jadi orang yang muda Akhlak Sahal Iza kodoh sahal Iza ktodoh Orang Malah marah Di taki. Jatuh tempo ini ada, ada hutang 10 juta atau berapa Iya ya Gak usah diingatkan gitu Anak bayar pasti bayar Ada apa kamu marah Kalau memang kamu bayar gak usah ditagih Kamu bayar Gue orang nagih minta Kadang malah Kamunya yang menyalak-nyalak Lebih galak Dari yang punya uang Orang Betawi Sampai kadang mengatakan Kalau ada urusan utang piutang ini Wallah Galak dia daripada kita Ungdi yang punya uang Semestinya dalam tanda kutip Kalau galak kan mungkin ada Ruangnya kan Ungdi yang punya uang Bayar Ini sudah jatuh tempo. Ini uang anak kembalikan Mungkin masih mending Ungdi yang punya uang <laughs> Ini isinya yang ngutang yang bentak-bentak, kan aneh. Itu haknya dia, uang-uang dia. Tapi galakan dia daripada kita. Yang utang yang malah lebih galak. Fenel akhlak. Dia sudah berbuat baik sama kamu, ngasih pinjaman, ngasih hutang. Begitu balasanmu. Ilmu membenahi akhlakmu. Dalam kamu bermuamalah Kan yang orang lihat akhlak itu Wah kata yang lainnya Dalam bertetangga Berteman Kadang Kata Imam Ibnu Hibban Pada seseorang Banyak-banyak sebetulnya tapi ada satu kejelekan Karakter Yang tidak dia benahi Merusak segala sesuatunya Madu itu manis, enak, lezat Tapi kena setetes cuka buyar Rusak semua, gak bisa kamu nikmati Kadang pada orang banyak kebaikannya ada satu sifatnya buruk ada satu akhlaknya yang jelek yang itu membubarkan orang nggak ngelihat banyaknya kebaikanmu yang orang lihat satu kejelekanmu ini kalau orang ditanya kefulan okay, allah jahat jelek lu ini kebaikanmu hilang semua Karena-gara satu kejelekan ini, makanya orang harus berbuah ilmu itu dengan terbukti, terbenahi akhlaknya, terbenahi karakternya, harus ada perubahan itu. Wahillah buat apa dia belajar ilmu? Kalau enggak ada buahnya, capek, waktu, tenaga, mungkin biaya, sementara enggak ada buahnya, lalu buat apa dia telah belajar ilmu. membuahkan ilmu itu pada orangnya fa anfusakum antum introspeksi diri banyak-banyaklah berdoa memohon kepada Allah agar dijadikan ilmumu ilmu yang nafi bermanfaat membuahkan pada dirimu beberapa buah yang kita sebutkan tadi wa lima yuhib Wa رضاه والصلاه والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين.